Halo asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lin Herlina kali ini beserta seluruh teman-teman dari New Monata. Oke. Okay. <laughs> ingin menyampaikan satu pesan untuk demo fans Indonesia di manapun berada. <laughs> di manapun berada tetap patuhi protokol kesehatan. Eh uh, jangan lupa cuci tangan, rajin cuci tangan. Hey. Selalu sediakan hand sanitizer. <laughs> jaga kesehatan masing-masing, jaga diri, jaga keluarga. Oke, okay, spesial buat Nemova yang ada di rumah. Siap. Kita mau duet uh, karya cipta dari Bang Haji Lagu lagu berikut biasanya dua sama Rita kali hmm. ini. Cak Sotik sama Lilin yeah. Bersama Nyumonata, sebuah lagu, Tulus, Tulus Hati Luhur, luhur Budi. Luhur. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih. Sawi-sawi. <laughs>